Mitra bisnis, beberapa minggu lalu, jalur Transjakarta di kawasan Mampang, Jakarta diblokir warga setempat karena ada seorang anak sekolah meninggal akibat tertabrak Transjakarta. Pemblokiran tersebut mengakibatkan bis Transjakarta tidak dapat beroperasi dan membuat terjadinya kemacetan parah. Di sisi lain, jalur Transjakarta yang sudah dipisahkan seharusnya steril dari kendaraan lain maupun orang yang berjalan ataupun menyeberang. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan p e n g a m a t transportasi Darmaning Tias. Pak Darmaning, apa komentar Anda? Saya kira、uh, masyarakatnya yang tidak d i e l i p w i d o n g Kalau misalnya e n d a lihat kasus di Mampan itu kan dekat j e m b a t a n、uh, penyebrang. Tetapi anak tidak nyebrang di j e m b a t a n penyebrang itu. Anak nyebrang di、uh, ya nyebrang s e b i d a n g gitu. Yang tentu saja... ラワン、ジャマシャイアン、オラン、キワササチャ、ヤクランニ、イトロー、アピカナパ、ミサニア、オランコア、アナコン、マガラカン、アトパカン、アンパカン、アナ ada pagar pembatas di daerah jalur Transjakarta yang di sekitarnya cukup padat penduduk. Ya ada baiknya, tapi itu kalau ada situasi emergensi itu kan akan mengulitkan evakuasi. Misalnya ada basi mogo atau apa, itu kan m a l mengulitkan、uh, emergensi g i t i saya kira t a k t e yang padat penduduknya, tempatan penyeberan yang... Lebih、uh, memudahkan bagi penduduk untuk m e l a k u a n pergerakannya, harus d i a n y a r o t o r n y a juga harus di, diperbaiki supaya、uh, orang bisa berjalan dengan nyaman. Sehingga misalkan tempatannya agak jauh, mereka jalan itu di rotornya nyaman, kira-kira gitu. Pas catat berakan, masyarakat memblokir jalur Transjakarta. Apa yang harus dilakukan agar pemblokiran tersebut tidak terjadi? Masyarakatnya juga harus diedukasi supaya kalau ada kejadian semacam itu tidak terus mengganggu atau menghisap、uh, operasional basmi. Bahwa subter basmi itu、uh, bersalahnya, tapi kan tidak、uh, di, tunggal. Artinya kesalahannya tidak bisa dibepankan kepada s o b t e r basmi-nya saja. ドミキアンダーマンイテス、サイアキ I ビ a ェア。